lima, yang pertama apa, al-fathatu kemudian yang kedua al-alifu, wal-kasratu kemudian wal-ya'u, wakathfun-nun ini tanda-tandanya harus hafal gak boleh gak hafal, kalau kemarin tentang rofa, tandanya apa aja al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wathubutun-nun wathubutun-nun <coughs> sebutun itu apa ketika rofa, kalau ketika nasab apa hatfun nun di mana itu hatfun nun tuh di mana al afaalul afaalul -af khamsa fi'il mudhari yang bertemu dengan ini atau afaalul khamsa ya dengan afaalul khamsa al, al fathah menjadi tandanya nasab di bertempat di berapa tempat tiga, tiga tempat yang pertama ismail mufrad. mufrad kemudian yang kedua jamuutakfir Jam Jam kemudian yang ketiga fiilul fi mubarek ya fiilul mubarek <coughs> ini nanti ditambahi idah ada alaihi nasibun fiil mubarek yang dimasuki amil nasab ada ini tidak <coughs> ada kala alaihi alaih oh, wa uh, ai alaih ya alaih nasibun, nasibun. tahu artinya apa jika datang jika masuk heeh uh -huh. jika masuk eh uh, alaih bukan ala atasnya atasnya alaih ya alaih nasibun padanya nasib ra nasab nasabun nasibun nasibun alaih nasibun ya dia apabila dimasuki amil-amil nasob Amil nasob itu contohnya an sama lan Yang saya masukkan di disini <coughs> Kemudian fathah alif Alif Alif menjadi tandanya nasob Bertempat pada berapa tempat? Satu, Satu tempat yaitu pada Asmaul Khomsah Asmaul Khomsah Ketika rofa ditandai dengan apa? dammah wow. mau hah kalau ya ayo jamak taksir ketika rafa ditandai dengan apa dammah ya ingat-ingat ismul ketika rafa ditandai dengan apa dammah ketika nasab fathah di pulak balik gitu kalau oh, nanti pas baca, muter-muter ah, dulu. Ah. Ini tandanya apa ya kalau Rofa? <laughs> Ini fail. <laughs> rofa domah bawu lah. Ah. Tapi alhamdulillah nanti terbiasa lama-lama. Ya, terbiasa Insyaallah. Alamat asal itu, domah, fata, nah. kasroh, sama sukun. Misal? Iya bener. Karena harokat cuman itu aja. Yang lain-lainnya itu cuman ganti iya. Pengganti farnya, penggantinya. <tuh> Sekarang yang alif ganti dari fathah. Alif menjadi tandanya tanda nasab bertempat pada beberapa tempat, satu tempat Oke. yaitu pada asmaul khomsah yang mana ketika rofa' asmaul khomsah ditandai dengan wawu. Hmm. Nah, kalau wawu Jaa abuka kalau nasab raaitu abaka enggak boleh abuka hmm. kemudian fathah alif Kasroh Kasroh menjadi tandanya nasab bertempat pada berapa tempat satu tempat yaitu pada jamak muannas salim jamak muannas salim ketika rafa ditandai dengan apa arkatnya bombar ya. Itu alif dengan ta itu apa? Itu adalah tanda ciri-ciri jamak muannats salih. Ya, paham? Heeh. salim ketika rafa ketika nasab ketika jar tetap jazm enggak ada. Nah, kemudian uh, ya sekarang. Ya menjadi tanda nasab bertempat pada berapa tempat? Dua, Dua tempat. Yang pertama? Atsmusanna atau ism muthanniah. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang ism muthanniah ketika dirafakkan ditandai dengan apa? Ya. Tandasnya ism muthanna ketika dirafakkan Tandai dengan apa? Alif. Heeh, alif. alif. alif. alif. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim ketika dirafakkan ditandai dengan apa? Salib, Papua, wow. ya, heh <laughs> heh ya, ya itu, ha. <laughs> ya, kata itu. Ini kayak tajwid sebenarnya, ya, kayak tajwid, tajwid persis tajwid. Tapi harus benar benar apa luar kepala, luar kepala jangan sampai <laughs> lupa ya, kata <Berta> itu. <laughs> <Bersambungan, bernama. laughs> ya, paham ya kawan? Ya. Berikutnya adalah, ya, berikutnya adalah hafun <tuh> nun ketika rofa apa ini? subudun nun atau tetap tetapnya nun nah di afalul khomsah nah afal itu jamak dari fiil khomsah itu lima nah berarti kalau afalul khomsah berarti fiil lima fiil lima itu apa saja yang pertama ha <tuh> Contohnya <tuk tangan> afal hmm, itu ya antuma huma kemudian anti loh yaitu bukan anta anti, anti hum antum nah, ini yang ingat bahasa Arabnya yaitu <tuk tangan> afalul khomsa itu yang pertama ketika rofa seperti itu yaitu <tuk> tak <tangan> antuma kalau huma yak kalau anti taktubina hmm taktubina kalau hum yaktubuna kalau antum taktubuna itu ketika rafa karena tetap nunnya nunnya ada semuanya kenapa nunnya ada ayo siapa yang tahu kenapa nunnya ada kenapa nunnya ada ya kenapa nunnya ada kenapa nunnya ada kenapa ini nonnya ada? karena tidak dimasuki amil nasob lan, ya. lan ini kenapa ini bisa berubah? karena dimasuki lan ya. kalau sekarang kalau yabribu dimasuki lan bacanya gimana? Lan, ini nasab bukan jazem. Lan, yat riba. Kenapa? Yuk. Nasab, ambil nasab bukan. Fi ilmu boleh ketika dinasabkan ditandai dengan kata. Enak kan? Enak kan? Ketika Rafa boma, karena tidak ada lan. Kalau adalan berubah menjadi ya berib, enggak itu lam itu, berarti lam ya berib. Nah, ini lain ini ambil jazil. Kalau ini lan, lan. ya, am ya, enggak, insya Allah nyambung nyambung. Seliburkan hidupan. Eh, sudah ya, ayo, ya. Ah <tuh> Pak oh, Agus, halul mana nih? Nah, Lalu. tuh malas-malasan nanti melangka nih. Ayo. Lalu. Laut ya? Oh iya. Yeah. Semoga Allah yaftah alaihi. Hmm. Kemudian berikutnya, ikhwan, lihat ya, tanda khofat. Khofat ini menurut ulama Kufiyun. Kenapa tuh? Ya, halaman 64. <tuh> 64, lihat Gampang kan sebenarnya Pak, nah, Pasti sini faham Mas kenapa kok enggak faham Karena enggak dihafalin ini Kalau hafal ini, insyaallah Itu datang Sudah nah, ya. tasawur ya. <tuh> uh, Ini Pak Soleh Rangkuti juga mana nih Masuk, Masuk ya Allah Ya nah berikutnya ikhwan sekalian tanda khofat atau jer bisa ditandai jer ya tanda jer tanda khofat lihat halaman 64 qola silahkan dibaca saya ingin langsung dibaca yuk uh. yang yeah, dari atas qolal <salamu> uh. muallifu rahimahullah qolal muallifu rahimahullah alamatul khobdi qola ولقد دي ثلاثه al القسره والياء والفتحه همم terus aqul hum mm -mm. lam lima lamah lamah nama intahi intaha intaha al musannifu min al kalam mm -mm. ala alamat nasbi heem mm -hmm. Akhoda ia berbicara, pada tanda kekurangan. Tanda bukan tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda ala Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda kekurangan. Tanda Salatul alam, salatul, uh -huh. salatul alamatin, uh -huh. wahidat, wahidatul minha, asliyatul wahia, asliyatul, asliyatul, uh -huh. wahia alqasratu, wa, uh -huh. wa, Wahid, wathnatani, uh -huh. na nak ibatan? Nah Anha. Uh uh. Indah. Ada maha. Uh. Indah ada mihah itu. Ada mihah. Uh uh. Wahuma fathatu. Uh uh. Famatah wajad wajanta fil kalimati alamatun.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 ini nanti, ini Ina, saudara Ina, saudara Kana dan saudara Ina belum tahu nanti. Nah, sekarang ngartikan. Nah, ini kan sudah mulai siap-siap harus ini. Tanda-tanda cover? Nah, sudah, antum satu baris rezeki antum dapat baris tinggi. Ayo, apa teknol, apa apa? Ayo, Adino, ayo. Bapak. ayo, bapak. ayo. Ya, ya. Kola. ya. Ya qala siapa? Ha -ha. siapa yang berkata? As-Sanhajiyah. Mengarangnya. Heeh. Malil mm -mm. oh, ah. Li itu ah. memiliki. memiliki. Ya saya <tuk> miliki kalau punya saya li li, li. li gitu ya liman li hadza li dalam Al-Qur'an limanil mulk lillahil wahidul qahar itu limanil mulk siapa punya siapa kerajaan itu di hari kiamat lillahil wahidul qahar hanya milik Allah Subhanahu wa taala liman hadza ya. wa lil khaufd artinya berarti punya dimiliki khafat memiliki tiga tanda-tanda tanda. ayo. Tanda, ayo. Uh, ayo al kasroh ha al kasratu walia heeh wal fathah ayo. jadi kasroh ya fathah selesai ayo abu almas abu heeh apa artinya saya berkata siapa yang berkata di sini al sabi ini ini nyarahnya Mm -mm. penjelasannya ini yang berkata ini wusobi karena wusobi ini yang mensarah yang menjelaskan mm -mm. terus intaha intaha apa artinya intaha kelas intaha inta anta intaha intaha selesai habis kelas intaha intaha laman taha lama lamantaha lama, ketika ketika selesai selesai siapa al musannifu heeh heeh dari perkataan heeh uh -uh. atas alamat-alamat nasakh uh heeh -uh. salah satu yang mengatakan uh -huh. uh -huh. ahoda apa ahoda kemarin ah, bergir, maknanya apa ahoda bagi menjadi Akhoda apa? Apa akhoda kemarin? Mas, masuk masuk. Ah? Akhoda apa? Okay. Beri. Hmm. Khut. Khut. Khut. Khut. khut. khut. Ambil. Ambil. Ambil. Itu secara makna ininya khut itu diambil. Tapi kalau di kalimat, oh, akhoda itu ya. di makna bada'a Badaan. Ah. Setelah. setelah memulai mulai nyatakanlah mu mampubicarakan hmm. Pak Tekno dulu sebentar uh. Jadi nanti penggaran memulai alamaddin naso heeh alamaddin naso dimulai heeh uh -huh. jangan di I, di itu dimulai, ya. memulai siapa yang memulai penulis uh -huh kata kalam mengatakan ya, berbicara ia bisa mengatakan atas alamat-alamat khafi aha niat ini saya artikan latar letak gambar lamantaha ketika selesai al-musannifu siapa yang selesai siapa al-musanni pengarang minnal kalami dari berbicara ala alamatin nasbi atas tanda-tanda nasab akhadha maka beliau memulai ya berbicara ala alamatil khofdi atas tanda-tanda khauf. Hmm. ya. Ya. Eh <tuh> uh, Pak Rahmat, ya. alamatin alamatin annaha salatu Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam. ada failnya nya Siapa yang Fadzakaru, zakaru itu apa namanya? mengingatkan. Heeh, ah, mengingatkan siapa? Yang mengingatkan. Heeh, ah, ah, ah. bisa zakaro itu menuturkan, mengingatkan, ayo. Pengarang menuturkan sesungguhnya, sesungguhnya tanda -tanda itu tadi, Apa itu tanda-tanda Pak? Tanda-tanda apa tanda-tanda. Wahidatun salah satu, salah satu hmm. Hmm. Wahidatun minha. Yang itu yang aslinya, mm -mm. ya tela kasro, mm -mm. itu kasro. Mm -mm. Yang yang terlatah. dibaca di Arabnya, wah yo, biar terlatih. Mm -hmm. Wah senatani, nah ibatani. Ah ah, yang kedua. Nah ibatani ya. ni Nia pun pengganti, Pemganti. duanya pengganti. Gampang naibata nih. Wastnata Ini Rofa apa nasob? Itu itu, itu, itu, itu. <tuk> nasob. Huh? nasob? Rofa enggak. Rofa wastnata nih. Ini Rofa apa nasob? nasob. Tanda deh apa, yuk tandanya? Itu, itu, itu. Nasob, alif, tanda alif. Iya iya. Hmm? Nas nah, Rofa apa nasob nih? Wastnata nih. Wastnata <tuk> Nasob tanah aneh Jangan ini Ayo, wasnatani Kedua Oh iya, mo'anah maa. Nasob adanya kasih Mo'anaz Iya, mo'anaz apa? Mo'anaz yang aneh Ro'va Ro'va Isim nih Tasniah Musanna Dua, ini artinya Wasnatani Dua Kalau, kalau Nasobnya apa? Wasnataini Karena ketika Nasob ditandai Ya Ketika rawat, ketika tandai alif, ham. Eh, eh. Nanti yang cuy-cuy, insyaAllah Allah taala, ya. Nah, kemudian naibatani, ini juga seperti itu, karena ini sifat-sifat tu mengikuti sebelum ma ma ma mausufnya yang disifati wasnatani berarti naibatani jadi rofahkan, rofahkan dengan apa? Alif, anha. Keduanya menjadi pengganti dari kasroh. Indah adamiha ketika tidak ada kasroh. Wahuma al yau wal fathah fatha. wajadta fil kalimati alamatan min hadhi al alamati. Arafta annah makhulutun. Kam, ayuh, ini sering kayak kini nih harus tahu. Ayuh, oh, ayuh, maren. Ah, famatawajatha. Ayuh dibantu sama Pak Kusarif ayo bareng-bareng alamat wajanta uh -huh. fil kalimati uh -huh. alamati uh -huh. uh -huh. alamatan Al alamatan min khadihil alamati Al min alamati min khadihil alamati hi arasta he he ayo Bapak Ayo, ayo ayo ayo. belajar belajar bareng-bareng. Ah, mata. Mata. Ayo. Kapan kesantapan? Kapan kapan? Oh, kapan? Mata ya. Mata. Kapan. Yuk, terus. Wajatta. Lupa lagi itu di sini kemarin. Iya. Mi'at tuh. Wajatta, apa? Pak Rahmat. Bapak saja engkau menemui. menemui atau menjumpai. Aa. pada kalimat, pada kalimat. Pada kalimat. Di kalimat. dengan tanda-tanda tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini. Karof tanda tanda Arafta. Arafta Araf telah paham. Engkau telah tahu. Arafta maka engkau akan tahu. Engkau telah tahu sesungguhnya itu adalah mahfudzatun dijerkan. Mahfudzatun dijerkan. dijerkan. Nah, berikutnya ada penghapusnya enggak? Nanti ya, nanti ya. Selanjutnya. Sekarang berikutnya. ya? Iya, semua. Sekarang berikutnya, ya. Mawaadhi'ul kasrati, mawaadhi'ul kasrati. Kandang. Ya. Ya. Ayo, mawaadhi'ul kasrati sekarang ayo.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 Al mufrad, mufradi, al mufradi, al mun, al mun sari, al mun sarifi, Mumsarif itu artinya menerima tanwin, mun itu artinya menerima tanwin. <coughs> Kemudian berikutnya, wajamir, wajamir taksir, wajamir taksiri. Hm. Ta'mun sarihi. Heeh. Hmm. jam'il muannafiz salami. Salimi. Hmm. Hmm. Ayo, Abu Almas. Pakulu. Heeh. Ya. Pakulu al-kasratu. Hmm. Iya. Iyal al yeah. Alamatu. Iyal alamatu al-asliyah Tu. Itu. Heeh. Hmm. Lillahi Kama takut damai. Ayo. Takot damai. Kenapa ini lil kofdi? Karena jalan? apa saja. Alfurcer. Mm -mm. Kamu takut damai. Mima mu. Takut damai. <laughs> takut damai. <Kama laughs> damai. Ya, kama takut damai. Ya terus. Wali ada badaan. Bada'a Badaan lihat al musnifun. Mm -mm. Wajah tak pun alamatan. Mm Heeh. -hmm. Ala qobdi ala khafdil. Ala qobdi al-kalimati. Mm Heeh. -hmm. Kenapa ini khafdil kalimati? Itu ada mudhaf mudhaf ilaih. Sudah dipelajari di bahasa Arab. Iya. Hmm. ya. ya. ya. <tik. <tik. ya. ya. <tik. La qobdu limati. Tala tabi mawadhii. Mawadhii apa mawadhi'an? Mawadhi'an. Nanti faham ini, kenapa ini mawadzi'ah? Karena memnu' minas surf Tidak boleh Dia ada dikasih tanwin Tidak boleh hmm. Walaupun dia itu Sebenarnya kedudukannya menjadi apa? Mubaf hmm. ilaih Mawadzi'ah itu Ala ya, wazni ya. Mafa'ilah Seperti masajida itu Tidak boleh itu masajidun Masajida ketika dirafakkan Ketika dicerakan, dia harus dicerakan dengan fathah Nanti di fathah nih, pembahasannya Gitu kan, kasroh, ya fathah Fathah itu di memnu' minussar Terjemah. Hmm. <laughs> Terjemah nih, ayo Mawadhi ul kasroh Ayo dilihat di ya kawan sekalian Biar kita belajar ini, belajar ini, walaupun sambil ini, sambil ini, sambil apa? Sambil belajar, sambil belajar ngartikan ayo, dikit-dikit, dituntun -dikit. di, di ayo. Ya. Mawadiul Kasrutu. Heeh. -ah. Tempat-tempatnya. Mm -hmm. Ya. Pola ya. berkata al musyabbih. -ah. Heeh. Kata pengarang. Fa'amul Kasrutu fataqnu kala matan bil khatib di taratif mawadi. Salasati. Salasati mawadi. Heeh. Sedangkan adapun adapun asrah keempat menjadi, menjadi uh, takunu itu menjadi, menjadi ya uh, Allah SWT wa taala اذا mm. Ayakulalahu kun terjadi terjadilah kun itu fiil amar perintah fayakun maka terjadilah uh, takunu menjadi jadi, <tuh> jadi, uh, alamatnya qad mm -hmm pada tiga tempat. Uh -uh. Yang pertama Yang pertama uh -huh. pada uh, ismu. yang menerima kan. Uh -huh. Yang kedua, ee uh, taksir yang, yang menerima tadi. Uh -huh. Yang ketiga dalam ee uh, jamaah Muannas Sari. Heeh. Uh -huh. Aku ya. Al-Musodi. Kasroh tu, kasroh, dia dia al alamatu, al alamatu, al -alamatu itu tanda-tanda. Tanda, -tanda. tanda to, satu ini tanda, karena kasroh cuma satu. Hmm. <laughs> dia tanda kita al alamatu. Dia, dia tanda asli hmm. al aliyatu, hmm. al laqobli, al laqobli, al laqobli. Hmm. Kamu takut damak? Kamu ini apa? Cemplori. Ya seperti yang sebelum sebutkan sebelum. sebelumnya. Ya. Walihada uh, dan walihada itu bisa ma maka dari itu walihada maka dari ini ya walihada maka dari itu. Badak badaa badaan betul badaa badaa bada mulai setelah mulai itu yang ba'da ba'du ain ya bintang bintang ba'da oh ba'da setelah ain bil ain ba'da setelah ini mulai ya ya mulai Gak enggak akhoda biasanya akhoda Bihal nusonir padanya pengarang uhum. Gini, lihat biar yang dengar juga paham ya <laughs> <laughs> ya nggak apa-apa seperti ini ini belajar seperti ini kalau nggak kayak gini nggak belajar terjemah ya, ya. ya seperti ini ya lihat memang harus sih berani walaupun salah, salah, salah. ya kalau antum nggak salah jangan ya jangan belajar antum yang di depan saya yang dengerin <laughs> Ya, Memang harus belajar Salah ya, Belajar harus. itu harus belajar Salah Ya Salah, Ya depan, ya, kita terus. <laughs> <laughs> ya, nah. ya Sekalian Lihat <coughs> Aku Lu Saya berkata Siapa yang berkata Al-Usobi Al-Kasratu al Kasroh Hiya Itu Al-alamatu Al-Asliyatu Alamat yang asli Lil-Khufdi Bagi Khofat Abah kijar, kama takut seperti yang telah lalu saya sebutkan atau mungkin seperti yang sudah disebutkan seperti yang telah lalu disebutkan di sini tadi yang telah kita terjemahkan tadi walihada maka dari itu badaa memulai biha dengan kasroh siapa yang memulai al musonif? Kenapa dimulai kasroh? Karena kasroh itu adalah tanda yang asli gitu. Wahiyah yaitu ILD ini. Antum bagiannya sekarang ayo. Yuk, ya, ya, heeh. -uh. <laughs> ayo ya, sekarang, yuk. Ya. Ya. Ya. Hmm. Al taqunu alam alam alam uf ala khofdi. Heeh ala khafdil kalimati ala khafdil kalimati uh, fi salasa 33 sa, salasati huwa adyan ma wadi'a wadi'a mm -hmm. dia menjadikan mm -hmm. uh, tanda atas jar kalimat kalimat ya kalimat Ayo, siapa yang bisa nerjemahin benar? Ayo. ayo. Ayo Pak Rahman. Pak Almas. Hmm. Dilihat ayo. Apa-apa salah ayo. Jadikan. -ah. Wahya ini kembali ke mana? Kasroh. Kasroh, kasroh. ya benar. Jangan menjadikan menjadi, menjadi tanda Tanda. Oh, tanda atau Karena cuma kasroh jangan tanda-tanda. Kalimat, ha -ha. kalimat jar. Jadi kofdul Kalimantan menjadi cer kaliman, gitu aja ada. Jadi jar, jar hah? Di, Di tiga tempat. Hmm. Faham tuh? Kasroh menjadi tanda cer pada tiga, tiga tempat. Ya selesai. Oh, <coughs> Kemudian ketiga tempat salah satu berarti fitalah syatimah wadiyah berarti ada al -awwalu. al awwalu ayo al awwalu, ha? al -awwalu. kenapa enggak al ullah ha? kenapa kok enggak al ula? lihat kenapa ha? ayo wah pas ha. itu mudhakar sama muannad kalau ini kalau al maratu. Lamar atau apa artinya? Perempuan. Perempuan, Perempuan. atau azzaujatu. Azzaujatu. Zauja apa? Istri. Azzaujatu ini al awal apa al ula? Al ula. Lihatlah. Ya, ya. hmm. ya, <laughs> <laughs> ah, ah, azzaujah ini yang pertama. Kemudian yang kedua azzaujah. Apa? Atha Athaaniyah Asha. Athaaniyah Kalau Azzawj Ini bahasa Arab ini sebenarnya Tapi antum biar paham aja Ini tugasnya Ustadz Isnaf Azzawj berarti? Al-awwal ah. Al Tapi gak mungkin ada Azzawj Athaani <laughs> Kecuali yang <dia> mati <laughs> Azzawj Kemudian yang kedua as asani nggak boleh asani ya azza jawab tuh ini A A karena ini perempuan di sini al ula karena ini untuk perempuan tadi antum kan ngomong kenapa nggak ula ya ya ula untuk perempuan ha -ha. hadhi Hadhihi binti al-Ula Hadhihi al-Ula Ya Ya, hak Allah Kalau Kalau ini, ini tiba-tiba perempuan Rahmat sama Mama Hadhihi al-Ula Hadhihi al-thani Hadhihi al-thani Hadhihi Hadhihi, tidak boleh Sauda, aswadu, sauda Ya, sudah ya Udah ya, biar tambah dikit-dikit aja Yang pertama Al Awalu Sekarang Fil Ismil Mufrodil Monsorifi Ayo Pak Kalau benar semua Boleh baca Boleh baca, boleh baca terus <laughs> Ayo terus al Ayo. Ini yang mana nih Pak Agus itu apa itu Ini kan sudah selesai tadi nih Oh itu yang mana? iya Al Awalu <laughs> Fil Ismil Mufrodil Monsorifi Ya pinter Masya Allah Ayo Ai ini ai bukan ayu. Ayu itu artinya lain loh kalau antum bacanya ayu. Ai itu yang mana kalau ayu? Kalau ai berarti artinya yaitu ya. atau yakni. Ya. Ya, dia akan nah. mm -hmm. lain kalau ada harf ja'kan kalau pertanyaan. Ai. Enggak bisa. Ayu syai'in bisa. Enggak harus ada harus, gak harus di depannya V ayu syai'in enggak? Ayuk yuk. Ay, Allazi yaqbalu as-sarfa sarfa. As hmm. Yaqbalu sarfa sarafa. Wa huwa At At tanwin at-tanwin. At-tanwin hmm. wa kana limudzakkarin nahwu. boleh di ini nih. Hmm. Baca aja Rin atau Run atau Ron nah, di benerin nanti Nahu Nahu Salam tu'ala khalidin mm -hmm. Wa qawlu ta'ala An auhayna ila rajulin mm -hmm. Awli mu'annatin Nahu mm -hmm. Afqal tu'ala tamratin mm -hmm. Wa qawlu ta'ala Fi jannatin aliyatin mm. Aliyatin Aliyah Hmm. ayo sekarang semufrut ada eropnya ya nanti ya eropnya kita baca eropnya ayo uh, tadi sudah sampai mana yang sekarang al awwalu ya yang ayo pak dino hmm. ya nggak ya. apa apa nggak apa apa nggak apa apa se mampunya nggak apa apa pertama mm -hmm. pada isi mufrut yang menerima tamrin. Pas ayo. Yakni, heeh uh, yaitu atau yakni, heeh. Yang aladi uh. yakbalu yakbalu saf. So, ah, so, so, so, uh, yakbalu apa artinya? Di mulai. Sebelum. Yakbalu? Di mulai. Menerima. Obil <laughs> tunikah. Saya yang menerima ya. Yakbal. Heeh. Ha. Wah, kubul, lalu, lalu, lalu, lain kubul. Kobul, kobul. Kobul. kubul lain Kubul, Kubul, Kubul. Kalau Kubul lain, tahu Kubul? Bahaya. Kubul tuh dubur. <laughs> <Dulu>. <laughs> ya, ah, itu lain mengucapkan salah. Ah. Ijab dan bukan ijab dan Kubul, ijab dan Kubul. Ya, ya yo. Yang ya menerima. Tanwin yang menerima Tanwin. Dan dia. Ya maksudnya asharfu itu penjelasan dari asharfu yaitu tanwin. Yang menerima asharf sharf yaitu tanwin. Yang menerima tanwin maksudnya. Ya Allah, barakallahu Antum enggak ada kamusnya hilang. Iya. <tik> <SILENCIO> <kick off> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamjam -Jam juga kasihan Gak dapat dapat Padahal semangat juga syalamat. Yes Akhir lah insya Pak soleh juga Semangat sebenarnya Agak nyangkut-nyangkut bisa Nyambungkan ke antum gitu Ayuh, Bapak, bareng -bareng, Ayo ya Allah Bapak apa-apa bareng-bareng Terus Sawa'un kana li mudagkarin Sawah un sawak itu sama sawah sawah itu sama sawah sawah sama sama sawah ya. itu sama sama ketika di mudakar sama ketika di mudakar sama halnya ketika mudakar contohnya contohnya salam tu adalah lidin apa salam? Saya mm -mm. salam salam saya salam. Uh -uh. salam tu saya telah memberikan salam kepada Ali. Kemudian waqul Op a sekar-sekar. Op Oke, Mas. Ah, kemudian waqauluhu ta'ala. Oh, dibaca Adik, noh. Ingat ya, pokoknya kalau enggak ada huruf jar Aslinya berarti berapa? Doma. Ya kita ingat-ingat. Kalau nggak ada huruf jernya, nggak ada tanda nasof berarti ya rofa. Nah, karena dasarnya itu rofa itu. Contohnya ketiga ini alama tuh. Kenapa kok alama tuh? Karena nggak ada tanda jernya yang bisa merubah harkat tuh nggak ada. Asalnya itu doma. Yang bisa merubah itu karena dimasuk masukin oleh tanda-tanda uh, ini ya amil-amil ya gitu. Nah ini kan maksudnya qawla qauluhu ta'ala. Qauluhu enggak boleh wa qaulahu. wa qauluhu. Ah ta'ala dan perkataan Allah atau firman Allah taala an auhayna. Bahwasanya ya. Auha. Auha. Yuha Auha apa artinya auha? Auha auhayna ila rajulin. Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki ini untuk muzakar, awli muannasin atau untuk muannas nahwu Contohnya, afkortu alatam rotinya siapa yang? Ya, ah, ah, saya mana? Kemana? Ya, afkortu saya telah membukakan. Ah, berbuka. Berbuka. Ah, apa ah, ah. setam? Saya berbuka satu kurma. Nah ini lihat tamrun, lihat antum bedakan ya. Ini sebenarnya bahasa Arab. Tamrun kurma umum banyak kurmanya atau jamaknya apa? Tumurun. Kalau kurma satu apa? Tamrotun nah kalau ini kolam, hah? ini ini mufrad isi mufrad mufrad yang muanas tamrotun tamer satu yang satu kalau muanas tamer tamrotun tamer tamer, tamer kan kurma kalau tamratun kurma satu Namlun namrut 6. Namel 6. semut. Semut. Namlatun Satu semut. Satu semut. Uh, semut. satu Itu ya, paham ya? Yang mana? Wa qalu hu ta'ala aftortu ala tamrotin Saya berbuka. Yang menunjukkan saya itu mana? Ah, tu. Itu aftortu. Heeh, aftortu. Itu itu. Saya telah berbuka dengan ala tamrotin atau atas ini sebenarnya arti itu enggak usah salah terlekat. Ala tamrotin dengan satu kurma. Sudah. Dengan. Ngerti? Biar. Dan qauluhu ta'ala dan firman Allah taala fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Di surga mm -hmm. Fi jannatin A -a. Syurga, yang syurga yang tinggi Si janatin di surga yang tinggi Janatun Janatin ini apa? Ismul Mufrod, nah lihat ini Ismul Mufrod Yang Ismul Mufrod yang Muzakar apa yang Mohanas? Mohanas, yang Muzakar apa? Yang mana? Ismul Mufrod yang Muzakar Yang di sini? Ya Khalid ala Khalidin, kemudian Ilarojulen itu yang Mudakar. Yang Wanas mu mana? Tamrotin Tamratin dan Jannatin. Kemudian Fakulun. Setiap min Khalidin dari Khalid, Warojulen dan Rojulen, Watamrotin dan Tamrotin, Wajannatin dan Jannatin. Ismun mu Ismu mufradin, ma' Makhfudun Ismu Mufrodin Makhfudun Ismu Mufrodin Makhfudun Atau Makhfudin Lidukuli harfil Hakkofdi Apa artinya Ini Setiap dari khalid, rojul, tamr, Tamroh, wa jannah Itu ismu Mufrod yang dijerkan Kenapa lidukul harfil khafdi alaihi? Karena dimasuki atau karena masuknya huruf khafat atau huruf jir atas atasnya. Atas mana? Khaleed dan rojul tamroh dan jannah. Ya. Wa alamatu khafdihi. Wa alamatu khafdihi. Apa artinya? Dan tanda khafatnya apa itu? Al kasratu tu zohi ala akhiri Kasroh yang Jelang. jelas pada Menurut akhirnya ini. wahia yaitu Is asmaun Asma munshorifatun ini wahia ini mana kembalinya kembali kepada ya pintar pas khalid kemudian rajulin tamrotin wa itu semuanya nama-nama yang menerima Tan tanwin li wujudi tanwin fi akhirha karena wujud-wujud apa nampak atau yang ada ya lewuju di tanwin karena adanya tanwin pada, pada akhirnya, akhirnya. akhirnya. akhirnya. akhirnya. akhirnya. lewuju di tanwin ini fi akhirnya fi akhirnya iya insyaallah taala ini kebiasaan juga loh baca ini pak Abu Azam ya Abu Azam Abu Azam kalau sering baca, tinggal benahin ini, tinggal benahi harkat-harkatnya namunya. Sering baca ini, ya. Ayo sekarang yang baca yang lain biar ini, jangan baca terus. Dia kan sudah agak bisa. Yang lain latih. Biar belajar, ayo ayo, ya Allah. Siapa tadi sampai mana tadi? Siapa yang baca? Udah Pak Dino, tadi udah Pak Almas udah Pak Almas. Waqayyada ah, Waqayyada al kasmul, Al-Ismul Mufrad Al-Ismul mm, Al-Ismul Al-Ismul Mufradu Al-Ismul Mufradu mm. Bil? Bil-Mun-Sorfu mm. Bil-Mun-Sorifi mm. Bil Jangan fu Terus mm. mm. Di Goyrol ghairu munshorfu hmm li munshorfi hmm ghairal munshorifina munshorif eh ya cepat aja ngomongnya ke Fadu apa yakfir ya terserah aja nanti enggak enggak apa-apa itu dibenerin ayo ayo ya Fadu bil fathati fathati bil fathati bil fathati Naku maror bi Ahmadah. Mm -hmm. Karena saya di Insya Allah. Mm -hmm. Insya Allah aku. Koyat. Mm. Koyat. Koyat ada istimewa. Koyat. Mukoyat. Mukoyat. dan mukoyat. Ayo. Mukoyat itu sudah pasti kayat. Ada zikir nanti, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Tambahan. Hmm. Yang saya sebut, sering ini disebutkan oleh Kita harus membedakan antara zikir muqayyad dan zikir zikir mutlak. Zikir mutlak eh, Ya, zikir mutlak itu zikir kapan saja. Contohnya zikir muqayyad takbir takbir ini takbir ini sebentar takbir Arafah boleh takbir mutlak Allahu akbar Allahu akbar nanti Id itu ada takbir muqayyad yang batasnya itu berapa hari Set, kalau 3 hari ketika hari Ayamun Ayamun Ayyamul Tasyrik ya nah bisa juga waqayyad al-ismul mufrad bil munsharib dikecualikan atau dibatasi ismul mufrad bil munsharif ismul mufrad bil munsharif dengan tanwin ya jadi tidak dengan tanwin maksudnya tidak dengan tanwin bil munsharif dikecualikan ismul mufrad munsharif yang menerima tanwin ya nah kecualikan atau dibatasi isim ufrod ini dibatasi ya munsorifnya itu dibatasi li anna ghairul munsorif yakfadu bil fathati karena tidak menerima tanwin di dijerkan dengan fathah contohnya apa marortu bi ahmadah ini enggak boleh Ahmada enggak boleh dibaca bi Ahmadi. Bi Ahmadi. Enggak boleh. Tadi ya, nah, Ini alam dan alawazni af'ala. Oh itu enggak usah dibahas nanti itu. <tuh. <tuh. <tuh. Alam alawazni afala. Ya pengecualian, af pengecualian. samufrod musyarib. Pengecualian bisa diartikan pengecualian. Dibatasi. Makanya saya bilang Muqayyad itu yang terbatas, yang dibatasi. Tanda. Mutlak itu tandanya yang umum, tandanya. ya. Tandanya Ahmada. Ya. Maksudnya Ahmada tapi Muhammad, bi Muhammadin enggak boleh, fi bi, bi Muhammadan. Karena Bih. khusus Muhammadin. yang Ahmada saja. Ahmad saja. Ahmad. Ahmad saja. <laughs> Ahmad. Ahmad saja. Ya. Muqayyad, oh, dibatasi. Muqayyad itu dibatasi yang Bacauan kecualian ini Ahmadah spesial. spesial harus diingat uh. ini ya Ahmadah, ya, gak boleh dibaca Bi nah, Ahmadi ini. ini ada Ba, Bi Ahmadi harus Bi Ahmadi, salah kalau tidaknya ini ada Bi itu <laughs> <laughs> ada Ba Harum Rujan Dah, insya Allah Ta'ala nanti insya Allah faham, nanti. kama <coughs> sayakti insya Allah seperti yang akan datang insyaallah yang akan datang penjelasannya insyaallah taala al-mawdu'u tsani ya tempat yang kedua yaitu pada jam' ut taksir al-munsharif jamak taksir ketika dirofakkan ditandai dengan apa jamak taksir ketika dirofakkan ditandai dengan apa domma ketika nasab ketika jar Kafat. Ya. Ini sekarang ini. Kasroh ya, sekarang ini <laughs> Ya kasroh sekarang ini. Bingung <laughs> aja apa? Ini kita baca ini sekarang. Kasroh halus <laughs> <laughs> <laughs> Ya. ya enggak, pokoknya roh. Ya itu Pak Agus Arif tugasnya. Besok harus selesai itu tentang ini. saya bikin tapi enggak apa-apa sih bikin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, man معي. Man? هل تعالي الكارب؟ نعم نعم, نعم نعم هل ما نعم أنا ما أذني نعم صحيح هل تعرف حديقة في الوقرة؟ مرح مرح الحديقة نعم وراء حديقة نعم مست جديد هذا بالضبط نعم نعم صحيح نعم نعم صحيح نعم نعم هي نعم ايه طيب هذا هو هذا هو المسجد نعم نعم انت خطيبه ان شاء الله di اي شيء النظافه Khair اه منظافه خير ان شاء الله طيب طيب بارك الله ماجد استاذه موديو هناك انا ساجته ونشاي ان شاء الله ان dari oqof nomornya kok bagus dari tadi hmm ya sekarang untuk sekarang <coughs> Kita baca besok cuman Kita bahas aja Yaitu ketika kasroh ditandai Di, di beberapa tanda uh, Di uh, kasroh menjadi Tandanya khafat Di berapa tempat Tiga tempat Tempat yang pertama, tempat yang pertama apa? Tempat. Di ismu frot kemudian jamaat taksir Jamaat ma'anas salim hmm, Jamaat taksir ya mudah contohnya Itu contohnya apa? Rijal rijalun. Rijalun. Ya rijalun. Kalau Rofa, kalau Nasob, Roai itu Roai itu rijal, rijalan. Hmm, -mm. Batha, rijalan bukan rijalun di situ. Enggak ada ininya. Ah. Kataol Nas, kalau Nasob, kalau Cier, apa? Itu. Maror tuh, maror tuh ya, maror tuh birijalin, birijadin, birijalin. birijalin mirjalin karena ini menerima tanwin munsharif menerima tanin pirjalin gampang itu itu tinggal ngubah-ngubah aja nah, besok saya tuliskan atau sekarang insyaallah taala saya tuliskan sekarang ya PR sekali ya kemudian yang berikutnya ya tempat yang berikutnya jamak muannas salim maror tu pokoknya kalau fiil uh, ini uh, di cer itu marroh marroh saya bertemu saya bertemu dengan marroh tu saya jalan bertemu loh artinya Jadi, seperti itu berlalu ya. kemudian ketemu gitu loh marroh tu bir ijalin saya lewat bertemu laki-laki banyak beberapa laki-laki berpahasan ya, ya berpahasan gitu anak marroh ya marar marartu bi Jama' man salim contohnya marartu bi fatayatin mu'addabatin nah, saya tulis di sini ya untuk Pak Agus ya yes, enggak usah di ini di apa difoto enggak apa-apalah biar cepat kelamaan nulis ya ya khafat ini tulisannya juga apa Hotnya hot ngabur, <laughs> hot bu, ya. Tandanya berapa? Ada berapa tandanya tadi? Kasroh ya Fatka. Asroh tempat di berapa tempat yeah. oh. Pak Alismil Mufrod Munsoerif um, um, kemudian kemudian yang terakhir nulisnya ini ya. Kayak... ya. Kemudian sini. Lihat di berapa tempat? Ya. Di tiga tempat. Ya. Nanti tinggal ganti aja tuh. T, asmaul khamsah. Dan Mufanna Atau Fis Tafni Tafni Kemudian Jama' Muzakar um Salim. Um Salim Iya. Muzakar Salim Al-Fatha hmm. Fi fi ni hah gini nulisnya <laughs> ha fi al isim ni ya insyaallah Udah nih, kalau ini ya belajar nulis penting lo ya Nanti gak bisa nulis Misalnya kayak eh apa? jelek nanti, belajar nulis penting Atasnya ini kulit ternyata dulu ya Smutasnya, atasnya ya Saya kalau nulis, tulisan biasa hmm. bahasa Indonesia Terkadang saya juga gak bisa baca setelahnya Nulis apa ini Pak Ahmad belajar menulis. Itu fils. Harus banyak nulis ya. Dulu kalau kenapa tulisannya bagus, anak oh, sekarang tuh tulisannya jelek-jelek. Jelek-jelek. Ya, Karena apa? nggak pernah nulis. Ya. Kalau kita dulu sayang, beli tulisan Arab juga gitu. Di pondok tuh sering nulis terus. semenjak kuliah semua serba fotokopi. Akhirnya apa? Yang kota-kota itu tulisannya jelek-jelek. <laughs> karena apa? dikidik di fotokopi nggak pernah nulis. kalau sering nulis, sampai Latin juga seperti itu. anak-anak sekarang lihat tulisannya jelek-jelek, karena jarang nulis. yang fatah cuma satu ya? ya, yeah, fatah cuma satu. fil ismil adilah -la yang syarif. fil ismil adilah -la yang syarif itu banyak bagiannya. nanti di, insya Allah dijelaskan. Ini tinggal ganti aja lo Maror tuh B Muhammadin, ya. Maror tuh B Zaitin, contohnya ya. Nahu nah lo Maror tuh B Zaitin, Maror semuanya Maror tuh ya. Maror tuh B Muslimatin atau Maror tuh B Muslimatin. Marar tu hmm. bil muslimati Ya yeah. marar tu bil muslimati jama taksirnya maror itu birrijalin birrijalin atau Iya hmm. masuk ke situ dari rova itu bisa diartikan di gandeng-gandeng di tinggal nambah aja ah, ini taksir ya, birrijalin semua. Insyaallah cukup ya kita sampai di sini. Uh, cukup aja ini. Itu kalau sudah. Sabat. Sabat.